Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu ya mau tanya, ini kalau umpamanya orang teleponan, Telepon ya, ama, ama HP itu, oh terus uh, kan ada yang bilang umpamanya itu nggak boleh katanya, Telepon. kalau maksudnya ini. Kalau yang bukan mahromnya gitu, terus kalau seumpamnya niatnya nggak sampai itu apa sih sampai maksudnya artinya suka gitu, itu termasuk masuknya termasuk jina apa bukan gitu? <laughs> ya ada yang bilang jangan teleponan di HP gitu, oh tapi saya kan nggak sampai hati gitu, e, hanya berteman gitu. Ya makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pun yang kedua yang bertanya tentang Telefon Yang dilarang adalah khulwah. Berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrumnya Biar untuk mengajari Al-Quran Berduaan di tempat yang sekiranya dia bisa melakukan apa saja yang diharamkan oleh Allah Berduaan di kamar, berduaan pokoknya berduaan di situ dia bisa melakukan pelanggaran kalau kita berdua saya dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka maka ini bukan termasuk khulwah yang haram khulwah adalah berduaan, jika seandainya dia melakukan apa saja tidak ada yang bisa menghalanginya di kamar, pokoknya anda sudah kira-kira apa saja tidak ada di kamar di kebun yang sepi di mana saja, jadi khulwah itu bukan ikhtilat ikhtilat bercampur laki dengan perempuan dan ikhtilat tidak semuanya haram ada ikhtilat ada khulwah kalau khulwah berkumpulnya dua orang laki perempuan yang bukan mahramnya maka itu hukumnya haram yang namanya khulwah adalah jika dia berduaan sekiranya di tempat tersebut dia bisa melakukan keharuman kemudian yang namanya biarpun tidak melakukan keharuman biarpun tidak melakukan keharuman jadi khulwah berduaan laki dengan perempuan di tempat yang seandainya mau melakukan keharuman, dia bisa maka hukumnya haram, biarpun tidak melakukan keharuman, biarpun duduk tak diam tak berduaan ngapain berduaan di situ? ya gak apa-apa, duduk saja oh gak boleh, haram kenapa, itu namanya khulwah biarpun tidak melakukan keharuman baik, kemudian telepon telepon tidak termasuk bagian khulwah akan tapi lihat, beda hukumnya tapi ada kemiripannya Jadi kalau anda telpon lagi perempuan Tidak bisa dikatakan kholwah Karena anda di mana Dia di mana, berbeda Tapi jika perbincangan anda Sudah mengarah ke hal yang itu Menjadi haram karena itu Maka masuk ke haraman kholwah tadi Bedanya kalau telpon tidak ada masalah Ya tidak haram Tapi kalau kholwah berduaan Biarpun ngomongnya baik-baik ngajar Quran bismillahirrahmanirrahim haram tapi kalau telepon ibu yang salehah kalau telepon telepon biasa harga harga beras berapa sih ya boleh saja tapi kalau sudah mengarah maka hukumnya jadi haram karena omongannya dan ingat setan dahsyat orang berani ngomong yang tidak baik di telepon yang tidak berani dikatakan waktu bertemu hati-hati kalau telepon bisa bebas yang ngomong karena tidak berhadapan dengan wajahnya. Bahkan bangkitnya syahwat bisa lebih dahsyat daripada di saat bertemu karena bertemu mungkin dikuasai rasa malu, tapi kalau sudah dengan telepon ada desah-desah dan sebagainya. Hati-hati dengan telepon kalau lawan jenis. Jangan mengentengkan setan ada banyak di telepon-teleponmu itu. Waspada. Maka kita tidak berani mengatakan langsung, oh tidak apa-apa itu bukan khulbah, oh kal, memang bukan khulbah. Tapi kalau sudah dalam perbincangannya mengarah kepada yang itu, urusan-urusan sangat mengarah kepada bahaya syahwat. Dan jujur pengakuan daripada seseorang, saya merasakan ini sebagian orang yang diuji oleh Allah. Iya, saya kalau telepon dengan suami saya tidak seperti ini, tapi kalau saya telepon dengan dia kok, nah syaitannya sudah masuk. Jangan main-main urusan telepon juga. Makanya memang yang namanya jawaban kadang-kadang harus kemana-mana saya jawab pun bukan. Tapi aku bebas nanti telepon ngomong tuh. Abi umi, abi umi, abi umi. hati telepon. Pada dasarnya tidak ada masalah, kan? Tapi kalau di dalam telepon itu ada makna kearah yang diharamkan, maka itu menjadi haram. Tapi tetap tidak disebut sebagai khulwah. Tapi menjadi khulwah maknawi. Khulwah maknawi apa? Kelihatannya di ditelepon. Tapi maknanya khulwah. Diam. Dia telepon di pojok kamar sana. Di pojok sana. Ngomong ke mana-mana. Badannya tidak khulwah. Tapi obrolannya adalah khulwah. Maka haram. Karena obrolannya tadi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ada saya tambah satu lagi masalah. Ikhtilat. Biar sempurna. Kalau ikhtilat bercampur laki perempuan itu. Tidak diharamkan. Kecuali. Ha? Tidak diharamkan kalau muni Lima syarat ini Lima syarat Kalau berkumpulnya laki perempuan Begini laki perempuan ikhtilat Bercampur tidak haram Kalau memenuhi lima syarat Syarat yang pertama adalah Semuanya sama-sama menutup aurat Yang kedua adalah Kalangan orang-orang yang menjaga pandangan Semuanya orang terhormat Coba biarpun yang satu pakai cadar, yang satu pakai jubah, imamah. Tapi kalau laki-laki yang matanya jelalatan, di balik cadar, ada apanya itu? Oh, ini iblis. Tidak boleh matanya jelalatan. Oh mayat matanya itu melanglang di balik bajunya perempuan yang pakai cadar. Sama, busuk dia. Tapi ingat, yang kedua adalah bersama orang-orang yang matanya sama-sama dijaga. Yang ketiga adalah omongannya yang benar Yang satu pakai jubah, yang satu pakai cadar Ngomong porno, apa yang terjadi? Haram juga Kemudian yang keempat tempatnya adalah tempat terhormat Coba bayangkan, pakai jubah, pakai cadar Pergi ke tempat goyang pinggul misalnya Apa yang terjadi saat itu? Yang kelima adalah tidak boleh dempet-dempetan Karena dempetan ini adalah menjadi sebab bangkitnya syahwat dan seterusnya Maka dari itu Jangan disamakan dengan kasus Mekah Tawaf. Itu kasus yang sangat berbeda. Di sana dia oleh Allah. Termasuk di antaranya. Kalau anda ingin ziarah apa. Ziarah kubur dan sebagainya. Ziarah wali. Kalau ternyata di situ terjadi keramaian berdempet-dempet lagi dengan perempuan. Anda lebih baik menghindar. Demi menghindari dosa tersebut. Jangan memaksakan. Sampai Masya Allah. Pengacian juga. Dempet-dempetan haram laki perempuan. Semoga Allah menjaga kita semua. Allah alam bisawab. Cukup.